Jurnal Republik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konteks Pancasila, Maliko Budjek, Berdikari, Tri Pakti. 7 Februari 1989 Warsidi di Cihideng Hari ini di Cihideng, Lampung Tengah, aparat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengepung lokasi pondok pesantren pimpinan Warsidi. Tak cuma mengepung, aparat yang terdiri lebih dari enam peleton tentara itu kemudian melakukan penyerbuan yang memakan korban jiwa serta membumi-hanguskan nyaris semua kompleks tempat pengikut Anwar Warsidi tinggal dan beraktivitas. Warsidi muncul pertama kali di Cihedeng, Talangsari pada tahun 1987. Menyusul diberikannya tanah hibah seluas 1,5 hektar. Di sanalah Warsidi mendirikan musola Mujahidin seluas 6x9 meter. Di sana pulalah Warsidi mulai menggelar pengajian-pengajian yang diikuti para santri-santrinya. Dalam aktivitasnya Warsidi dibantu oleh Muhammad Usman, seorang sarjana UGM. Dalam waktu yang tak berapa lama, pengajian itu berhasil menarik minat banyak orang yang jauh dari lokasi Warsidi. Jumlah santri yang ikut aktif dalam pengajian Warsidi hingga awal tahun 1989 diperkirakan berjumlah 550 orang. Materi pengajian pun terus berkembang mencakup materi-materi keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, Fiqih, Tauhid, dan kajian Islam lainnya sebagaimana layaknya kajian-kajian Islam di pesantren. Seiring makin besarnya pengikut, Warsidi pun mulai bersinggungan dengan aparat pemerintah. Terutama setelah Warsidi menampik undangan dari kepala desa setempat. Penolakan Warsidi itu didasari argumen bahwa sudah sebaiknya umaro atau pemimpin penguasa mendekatkan diri dengan ulama, bukannya ulama yang mendekati umaro. Penolakan inilah yang menjadi cikal dari tragika berdarah 7 Februari. Tampaknya penolakan Warsidi itu dipersepsikan sebagai sebentuk penolakan, bahkan perlawanan, terhadap pemerintah desa. Kepala desa akhirnya melaporkan hal itu kepada Zulkifli, Camat Wajepara, Koramil, Wajepara, dan Kodim, Lampung Tengah. Pada 5 Februari, Camat Wajepara memanggil Warsidi dan lagi-lagi ditolak. Malamnya beredar isu bahwa enam pemuda Cihidong yang sedang ronda disergap oleh kelompok tak dikenal. Untuk meredakan masalah, Warsidi dikabarkan mengundang aparat untuk berdialog. Namun ternyata yang terjadi, insiden bentrokan yang mengakibatkan Letnan Kolonel Sutiman meninggal. Esok paginya, lokasi pengajian Warsidi dikepung dari berbagai penjuru oleh tentara berkekuatan 6 peleton plus 5 anggota BRIMOB. Penyerangan terhadap kelompok Warsidi dimulai pada pukul 6 pagi dan berakhir pukul 15 sore. Pondok semi permanen yang berjumlah empat buah yang merupakan tempat penginapan jemaah dan saat itu diperkirakan satu pondok berisikan 100 orang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan terbakar. Aparat melaporkan ada 26 pengikut warsidi tewas di tempat, termasuk warsidi sendiri. Sementara versi lain yang muncul belakangan setelah Reformasi 1998 ...menyebutkan bahwa jumlah korban lebih dari itu. Disebutkan ada 246 orang tewas, 127 di antaranya perempuan... ...sedangkan yang selamat dari operasi militer ditangkap dan dipenjara di berbagai LP... ...seperti LP Raja Basah, Cipinang, Nusa Kembangan, dan LP Cirebon. Penyelidikan yang dilakukan aparat menyimpulkan bahwa Warsidi... ...adalah bagian dari sel jaringan organisasi gadis keras yang berencana menggelar aksi subversif. Berkembang wacana, Ihwal Warsidi dan jaringannya punya visi hendak mendirikan Darul Islam atau negara berdasar syariat Islam. Peristiwa yang banyak menyita perhatian media ini, baik media dalam negeri maupun media asing yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas terungkap, menjadi salah satu tonggak tak menyenangkan dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Ia menjeninilah dalam prosesi panjang negeri ini dalam menegakkan hak asasi manusia. Masa lalu yang tak sepenuhnya jernih adalah bagian integral dari struktur ingatan dan kesadaran bangsa Indonesia. Upaya untuk menjernihkan kembali masa lalu melalui upaya-upaya sistematis yang hanya dapat melibatkan pemerintah saja, melainkan juga mengikut sertakan semua elemen masyarakat. Kita tak ingin masa lalu yang suram itu menjadi bayang yang merasuk mendalam, yang bisa membuat langkah kita bergerak ke depan menjadi terbata-bata. Tersaruk-saruk, kita tak ingin masa lalu itu membunuh masa depan. Kita ingin sejarah yang membebaskan. Jurnal Republik Radio Buku, Mendengarkan Buku, Membuka, Cakrawala Streaming di www.indonesiabuku.com Senin sampai Sabtu, pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat Dengan 18 program unggulan Salam kami dari Jalan Patrahan Wetam 3, Alun-Alun Kidul, Jogjakarta